Bapak Harsono, selamat siang. Iya, selamat siang Bu. Silahkan.、Uh, nilai. Perihal nilai yang akan diberikan oleh LPS, buat menurut saya sih lebih baik itu bersifat transparan dan adil ya.、Hmm. Kalau memang nilainya d t u r u n k a n j a d i dua miliar menjadi mungkin dua ratus juta atau gimana, tetapi ada special treatment untuk d e p o s i t o l seperti yang dirumorkan di Bank Century ya nggak ada gunanya. Jadi lebih baik transparan, nilainya turunkan mungkin tidak masalah Masih, Baik, bantuan, terima kasih、ya. Selamat siang, Pak Selamat siang, Bapak Widiono Ya, Mbak. Ya, silakan Bapak Ya, ini kebijakan yang akan ditempuh seperti itu Itu adalah kebijakan yang bodoh dan tidak bertanggung jawab Serta mencederai artinya、uh, iklim yang terjadi di Indonesia saatnya sudah kondusif ya Sehingga dalam hal ini kita melihat b a h w a beberapa kali uang rakyat itu digelapkan、uh, seperti pada kasus Senturi ini ya. Nah, untuk itu saya m e n g i m b a u kepada yang namanya Pak Presiden s b y Kalau merasa mencintai rakyat dan bangsa ini, maka yang tak ahlinya atau siapapun eksekutifnya yang membuat kebijakan itu pecah saja tidak dengan hormat. Karena mereka itu hanya... mementingkan kepentingan kelompok dan、uh, golongannya sendiri begitu ya、hmm. jadi ini perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak terpuji merupakan suatu pengkhianatan terhadap bangsa itu aja mbak, terima kasih terima kasih, Bapak Anto selamat siang s iya selamat siang s i l a k a n Mbak Anto Ya saya mencoba memahami kenapa RPS seperti itu uh, pertama uh, di Indonesia ini banyak saham-saham、uh, uh, lokal itu dimiliki orang asing ya bang-bang lokal Dan、mm -hmm. ini ada upaya dari pemerintah agar、uh, asing itu、uh, keluar lah, artinya mereka、uh, nggak jangka lama-lama di sini mungkin ya mungkin dengan、mm -hmm. d i t u r u n k a n LPS itu masyarakat akan berpindah kepada Bapak Tangeris Selama selamat siang Pak selamat siang silakan、uh, saya pikir ya kalau dibakar gitu berarti kan tuh buang-buang uang itu ya. 私はそれを見つけたのは、私 a それを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたの n 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけ p のは、私はそれを見つけた。 マガシー ?Okay、ー、yeah, er、はちょっと今、エコノミー。え、イバー Sekini ya itu win-win solution, tapi u a masuk ke negara, j a n a n masuk ke kantong bea cukai. s e p a k a pun j a n a n masuk ke kantong bea cukai, karena saya tahu banget kok mereka itu kan ini yang n a k a n a jadi yang k y t a n g k a p nih. Kalau yang bisa istilah kata kong kali kong sama、si、bea cukai itu m a lewat, itu udah, udah bukan inilah j l a s Makanya harusnya di, di, di lelang, lalu bidnya itu uang kan masih banyak bisa pakai cukai yang cukai masuk ke negara gitu makasih. Oke、okay, terima kasih Bapak Toni. ジョン、サマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティ s ンパー a マティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマティアンパーサマ satu sisi itu bisa benar untuk tindakan membuat ganjaran、uh, bagi para pengusaha yang nakal, tapi kalau itu apokismen dan dilaksanakan dengan benar-benar tegas.